Bismillah, alhamdulillah, salat, wassalam, ala Rasulullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa Ali, wa Sabe, wa Munwalah, wa Ani bin Abbas, wa An Anas bin Malik radhiyallahu anhum. An Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Lau An Na Ibni Adam wadian min dah bin, apa An Yaku Na Rahu wadian, walan Yamlaufahu ilah tuhaf, wa Yatu Bulah ala An Ibnu Abbas, Anna Rasulullah qall daripada Ibn Abbas Rasulullah bersabda. "Lau anna Ibni Adam seandainya bagi manusia itu ada satu lembah, lembah itu antara gunung ya. Gunung yang satu dengan gunung yang lainnya itu lembah. Jadi bukan hanya jurang. Antara gunung dengan gunung ada lembah Mindhab yang isinya emas." Ini bayangkan berapa juta ton itu Antara gunung yang satu dengan gunung yang lain Diisi emas punya inti Apakah manusia itu Akan setelah itu istirahat Halas Anak sudah punya emas Antara dua gunung Mau ibadah dok sehingga mati dan Pasti dia ingin punya Laptara uh, Ahabba an yakuna lawadiyan Pasti dia berkeinginan memiliki dua lembah emas lagi Dikasih dua emas Dua lembah emas Minta ketiga Karena itu dikatakan wala yamla Dan tidak akan bisa memenuhi fahu mulut manusia Dalam arti kenyang Illa turob kecuali tanah Maksudnya mati Wahyu Allah alamantab dan Allah menerima tobat bagi orang yang bertobat kepada Allah. Hadis ini menunjukkan bagaimana sifat manusia itu terus tidak pernah merasa puas untuk mengumpulkan harta untuk harta benda di atas dunia ini dan yang demikian ini adalah satu hal yang tercela. Boleh manusia tadi itu berusaha, tapi jangan terlalu bersemangat seakan-akan hidup selama-lamanya di atas dunia. Hmm? Jangan sampai melupakan ibadah kepada Allah. Orang yang berdagang itu dipuji sama Allah dalam Al-Quran. Orang berdagang itu dipuji oleh Allah. Tapi yang ibadahnya enggak terganggu. Rijalun, latulihim, tijarotun. Wala an zikrillah Mereka tijaroh, mereka berdagang Tapi tetap istiqomahnya, sholatnya, zikirnya, sedekahnya Dipuji oleh Allah Jujur dalam bekerjanya Malah Orang yang jujur dalam bekerjaan itu nanti Di hari kiamat dalam kelompoknya orang mati sahid Bersama Sina Hamzah Bersama Sina Hussein bersama syuhada bila at-tajirus aminul muslim yasyarum ma'a syuhada yaumal qiyamah orang yang berdagang yang jujur yang amanah muslim nanti di hari kiamat bersama orang-orang mati syahid kesempatan ini bagi orang-orang yang berdagang untuk bisa begitu jadi Kadang-kadang Allah mengangkat derajat karena sebab dijarahnya. Asal dia tadi itu berdagang adalah untuk menjadi orang bermanfaat. Yang gak benar itu, kalau dia gak tidak apa namanya, henti-hentinya hanya ngumpul-ngumpulkan aja, akhirnya dia mungkin trader dalam ibadah kepada Allah. Ada satu hadis menyatakan sinfani la yashbaan. Todebule ilmi Wa wotollywood dunia. Ada dua golongan ini enggak pernah merasa kenyang, enggak merasa merasa kenyang. Sampai tu, tambah semangat. Pertama orang cari ilmu, sampai kadang-kadang matanya itu enggak enggak ngelihat, pakai kacamata enggak enggak ngelihat, pakai apa itu, suri kontoi udah wow, lihat kenapa semangat yang kedua tolibud dunia ada itu semangat udah diinfus umur dua hari masih transaksi masih urusan urusan itu urusan inilah ini harus dibagi ya karena itu hiris itu yang dilarang bukan bekerjanya yang dilarang kemudian Hadis ini menerangkan bahwa tobat itu dari sifat yang tercelah tidak pernah dibatasi waktunya oleh Allah. Siapapun bertobat, wa yatubul Allah alaman mantap. Kapapun dia bertobat, Allah akan terima tobatnya kecuali kalau sudah sampai ruh tadi itu ada di hulugum atau terbit matahari ada di sebelah barat kan begitu kemarin sudah diterangkan itu hmm. orang dulu itu dalam bentuk perdagangannya itu sebenarnya lebih maju daripada orang sekarang tapi mereka tadi itu menjadikan ibadahnya tadi itu untuk menyuburkan ibadah, eh, perdagangannya. Kamal Habib Adrahman Segaf itu Tajir kabir. Adrahman Segaf itu kaya. Adrahman Segaf itu punya kebun kurma yang sangat luas. Waktu menanam bibit, setiap bibit Satu bacaan surat yasin, setiap bibit. Kemudian setiap pohon, setelah itu satu hataman Al-Quran. Tidak pakai uriyah, tidak pakai pupuk-pupuk yang lainnya sudah. Satu hataman Al-Quran. Akhirnya waktu ketika datang penyakit menyerang seluruh tanaman di kota Tarim, semuanya habis tanamannya Habib Abdul Rahman ini selamat semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wataala. Perdagangan yang bisa menghasilkan keuntungan bahkan sampai akhirat. Al-Muhajir Ahmad bin Isa kaya. Masuk ke satu daerah Membuka satu daerah begitu ya. Sampai banyak penduduknya Buat perdagangan macam-macam Itu sering pindah-pindah lagi Ke daerah yang lainnya Sampai terakhir menetap ada di Hushisah Dan meninggal ada di sana Malah beliau tadi itu memborong semua persawahan tembaku Waktu itu diborong semuanya dibakar semuanya supaya ndak ada orang yang kerja tembaku saking ndak senengnya sama rokok ya karena itu kalau ada anak turunannya senang sama rokok ini kok model ini berhenti rokok itu channel hajin nggak senang sama rokok jadi begitu mereka orang-orang yang kaya dan penting juga ekonomi itu bukan ndak penting cuma jangan sampai melupakan kamu daripada berzikir kepada Allah. Zikir tok ndak ada duit. Nah, akhirnya jadi tabib, ini, jadi dukun huh, cari nanti. cari pasien nanti. Satu hadis di baca lagi. Wa anabihu radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalan, subhanahu wa ta'ala ila rajulan yak tulu ahadu mal akhar yadkhulana al jannah Fakalu qalu ya rasulullah qala yuqatilu hada fi sabilillah fa yuqtalu thumma yatubu Allah ala al qatili fa yuslamu fa yuqatilu fi sabilillah azza wa jal fa yushtashhadu dari Abu Hurairah an Rasulullah bersabda yaqhaq Allah Allah tertawa Allah Maha mengetahui bagaimana Allah tertawa tadi ini Adam menyatakan Tidak usah dibahas Yang demikian ini huh? Allah yang maha mengetahui Dengan ini maksud itu Tapi Adam mengartikan Allah tertawa Maksudnya Allah itu senang Allah itu cinta Yaitu. Karena tertawa itu Adalah satu gambaran Orang Sesuatu yang disenangi Yang dicintai itu dengan tertawa Allah itu kagum gitu ilarajulain kepada dua orang yak tulu ahadumal akhor seseorang diantara dua orang ini membunuh temannya yang kedua ini terjadi pembunuhan tapi yatkhulah nih jannah dua-duanya masuk surga model ya? si pembunuh masuk surga dan yang dibunuh masuk surga Gambarannya Yukati Luhada berperang seorang di antara dua orang ini, Bismillah membela agama Allah. Fayyuktal maka dia dibunuh. Di mana dia? Di surga. Perang bel agama Allah, terbunuh dia, masuk surga. Sema itu Bung Alal Ghatil Fayyuslim. Kemudian Allah menerima taubatnya si pembunuh. Dia waktu itu kafir yang bunuh. Dia taubat, Fai masuk Islam Si yang pembunuh masuk is Masuk Islam Akhirnya dia perang, Fai syahat, mati syahid Pembunuhnya masuk is Islam Seakan-akan ini satu hal yang mengherankan Pembunuh yang asalnya jadi musuh Akhirnya jadi orang yang Membela agama Allah Dan dia juga mati syahid Dua-duanya masuk Islam ini gambaran bagaimana kesalahan apapun. Walaupun asalnya kafir yang benci kepada Nabi, membunuh orang yang paling hebat kalau dia bertobat apalagi sampai mati syahid diampuni dosanya oleh Allah dan masuk surga. Itu jangan membenci orang. Wah, ini pernah membunuh si fulan, ini pernah dia berbuat itu, ini pernah kafir, ini udah pernah kafir, udah pernah membunuh orang yang soleh, tapi ketika dia bertobat, maka semuanya itu bisa ketutup dan dia bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. nggak boleh kita ngerasani orang tobat. Hah? tobat itu wajib sebesar apapun dosa, wajib untuk tobat. dan kalau sudah bertobat, maka orang itu berarti akan mendapatkan rahmat Allah. Enggak boleh orang itu dibatasi WA itu udah dah. Mal'un dia itu. Terlaknat dia tadi itu. Ini enggak tahu kan barangkali dia tobat sama Allah. Sebesar apapun dia tadi berbuat kalau dia bertobat maka diampun oleh ya Allah Subhanahu wa Jadi enggak boleh kita membenci orang karena kesalahannya. Yang kedua, kalau orang itu masuk Islam sebelum Islam itu tertutup enggak usah diungkit-ungkit. Hal Islamnya jubbuma qabla. Tak boleh dongko-tongkut ini. Buh. Tak bisa dipercaya ini. Dulu begini, dahulu begitu enggak boleh. Udah. dia masuk Islam kan. Ketika sebelum Islam jangan diungkit-ungkit. Nah, jadi orang tadi itu bisa dinilai sebagai orang Muslimnya bukan sebelum dia memeluk agama Islamnya begitu seharusnya. Wallahu a'lam.